tangan lihat benda yang unik ambil nah, masih sukur nih coret-coret kalau diambil nah itu kan itu yang itu salah satu hal yang penting kalian uh, harus sadari dan ketahui dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berada di suatu bangunan probabilitis, probibilitas. Ya, kan benar un Eh, oke. Tapi kita balikkan lagi ini ke Lebih ke arsitek. Itu empat lima kata. Oh, jadi preservasi itu seperti Konservasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan intervensi fisik terhadap bahan atau elemen bangunan bersejarah yang ada untuk meyakinkan kesinambungan integritas secara struktural. Tingkatan kegiatan konservasi dapat berkisar dari penanganan kecil sampai penanganan besar. kegiatan preservasi dan konservasi pada bangunan bersejarah maupun pada kawasan atau lingkungan bersejarah pada dasarnya bukan semata untuk tujuan pelestarian dan mempertahankan bangunan secara arsitektural arsitektural semata tetapi juga di dalamnya menyangkut nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat luas Sebenarnya Preservasi dan konservasi itu Apa sih sebenarnya Kaitannya Preservasi dan konservasi Preservasi dan konservasi Mana yang diperlukan Ayo, ada ada yang terkaitnya di sini ada. kemarin yang terlambat masuk ini apa ya Di eh, posisi dari semua kreasifikasi juga karena tidak ada yang muncul ada yang bisa, ada yang bisa. care a tu Konservasi menurut saya adalah salah satu salah satunya itu menjaga bentuk asli, menjaga bentuk asli bangunan atau kawasan sesuai dari awal pembangunannya tersebut. Oke, Kemudian konservasi menurut saya menjaga nilai-nilai yang terkandung pada bangunan atau kawasan sesuai dengan perencanaan awal dari bangunan tersebut. <tuh> Jadi preservasi lebih ke fisik. Conservarele mai Next, cine este de suba? Între, explică, citesc. Nu, nu, de Ok, okay papa. Pertama ya lebih ke non fisik Jadi konservasi fisik Konservasinya non fisik Masih Konservasi itu Kita hanya Salah satu contohnya ya, Kegiatan Kegiatan kita Seperti Contoh Kita melakukan Kegiatan di Bangunan itu Itu kan salah satu kegiatan sikap kita atau tindakan kita itikan kita dalam uh, memelihara, memelihara. căgă, am itu vătu, itu Oke okay. sudah dulu itu a jadi ditambah lagi itu saya melihat ada kata baru yang am văzut un nou cuvânt, un jadi, kegiatan facem itu kita berkunjung conservare, eh, berkunjung ke suatu tempat facem conservare, când facem conservare, când facem conservare, când facem conservare, apa-apanya nanti yang akan harus diperbaiki apa, -apa saja nanti yang harus ditahani diperhatikan dan lain-lain itu bagus oke syarat pemahaman juga seperti itu ya belum ya next pasir pasir pasir itu apa punya kalau menurut saya itu pemeliharaan terhadap tampilan bangunan sama konservasi pemeliharaan terhadap nilai nilai Oke, okay, sama fisik-fisik hmm. Tidak -fisik. ada kata ya. Next, siapa lagi? Baca oh, Menurut saya, contohnya itu kayak Peset-pesetnya hanya mengubah Cet yang lama, yang tua, diganti yang, yang baru Diganti yang baru? Iya, maksudnya sama dia warna ini Tapi di... Bagusnya lebih dikasih bagus lagi Dikasih di bagus lagi Iya, misalnya kayak warna ini tolis-plit-potor Dicet bagus lagi Oke jangan di tadi kamu katakan tadi apa sih itu ubah mengubah sih no mengubah iya selain itu mengubah itu sama saja kalau kamu mengubah ada kata mengubah di situ itu bentuk asli ya kalau mana ubah yeah. ya jadi masa salah yeah. jadi di dihilangkan itu kata ubah ya dalam cagar budaya hilangkan kata mengubah yeah. karena itu rumah asli dacă o să ne dăm o muncă, să ne dăm o muncă, să ne dăm o muncă, să ne dăm o muncă, să o muncă, să ne dăm o muncă, să ne dăm o muncă, să ne dăm o muncă, să ne dăm o muncă, itu yang tugu saronde sama-sama baru dibangun tapi usnya kenapa saya bilang baru tapi bukan peninggalan kolonial ya kenapa saya bilang baru karena bukan peninggalan kolonial tapi lama dia lebih dari tua nah yang perlu ditekankan semakin e, apa ya bangunan itu semakin dirawat dan tidak diganti menjadi sebuah lemak atau penanda suatu daerah itu sudah bisa di kalau sudah mencukupi empat tahun ke atas sudah bisa dikatakan sudah tua ya next masih ada ada oke okay. kalau preservasi dia seperti pemirahan suatu tempat hmm. kalau untuk dengan menjaga kehancuran hmm. kalau konservasi proses pengelolaan suatu tempat. Pengelolaan suatu tempat. Pengelolaan Pengelolaan. suatu tempat okay, okay. kita berdagang makna kultural. Oke. Meriputi univers, meliputi Jadi sama ya? Mementer semua sama, kata-katanya yang beda. Tapi tetap menuju ke pengertian yang sama. Jadi fisik dan lebih sudah paham ya jadi konservasi sama konservasi ini dia yes, sebenarnya suatu hal yang sama tapi untuk kegiatannya beda konservasi kita masih uh, apa ya lebih ke survei konservasi kita sudah mulai apa ya oke semoga cepat kata kata lembek ini <laughs> Next Prinsip yang menjadi latar belakang dilakukannya kegiatan rumah ini Yang pertama, mencari atau Mendapatkan identitas fisik Dari kawasan Kemudian yang kedua Mencari atau mendapatkan Sense of place Ada yang tahu itu sense of place Peninggalan sejarah adalah satunya hal yang berhubungkan dengan Masa lalu dan berhubungkan kita Yang satu tempat arendau state of place hmm alegut okay e ridicol unde sunteți dia seperti merasakan Oke okay. merasa jadi sense of place itu rasa akan suatu tempat ya dalam begini contohnya kalau Muri itu tadi contohnya apa ketemu dengan parma memang punya sense of place tersendiri. Ya? Salah benar. Jadi kita belajar sesuatu. Jadi dia sudah paham dengan mata kuliah ini. Sekarang kalian yang berapa orang di tamu juga. Karena nanti kalau misalkan Bunda guru mata kuliah ini pasti saya kasih kuasanya tertulis, ada tersososa. Kalau nanti guru mudah-mudahan masih ada uh, materi lagi tapi itu sudah mengenal apa saya kasih tulisannya jam berapa itu dalam kamu dalam kamu oke jadi misalkan itu benteng utara kita kalau ke benteng utara dengan ke apa bedanya beda hawa-hawanya <Tuskeng> <Susuk> <tusuk> begitu mm -hmm. ya? ya oke kalau ke kan merasa dingin mana lagi ya kalau saya kalau saya bilang-bilang -bila, kemarin pasti nggak tahu tempatnya. Saya pernah ke tempat apa di terbati. Danau buaya putih. Jadi kalau buang batu tidak sampai ke sana, cuma balik ke sini. Ya misalkan ini jurang ini ini begini dalamnya ya saya di sini saya eh, di sini. buangnya ke sini ya batu itu begini buangnya jadi tak pernah kembali ke sini begini jadi tidak ciri ke sini ke sini ke sini ke sini jadi tak normal tuh dan setiap ke situ rasanya beda ini saya jelasin dengan bicara itu di ya itu salah satu tempat bersejarah juga ada sejarahnya orang Portugis kalau Koralo kan Belanda gravitasi bumi cuma enggak buang pindah di dalam orbit. Akhirnya dia itu ciri ya dia eh. Enggak ada masalah dengan gravitasi itu memang holistik di situ. kenapa buaya bumi karena eh pulau alam sehingga ada lagi pembicaraannya. Bisa tidak Nanti kalian share-share saja kalau kalian penasaran ya. Iya. Bue hmm. yang ada di mai Next, mențarii, sau obținerea unui valoare istorică. În perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada perioada sejarah meningkatkan nilai arsitektur otomatis ya apalagi dia kalau bangunan jadi punya e, ciri khas arsitektur atau punya bangunan itu kan pasti punya cerita pada zaman dahulu itu seperti apa bagaimana bangunan itu proses di, dilakukan dibangun apa saja kegiatan dalam itu kan pasti diketahui misalkan e, apa di sini bangun betetanya itu pusat itu kan kalau dilihat dari sini bangunannya kan dia orang orang itu pendek-pendek tahu bumi atau bagaimana orang tua pada zaman dahulu lihat di bangunan kota tua paling ke pintunya itu cuma sampai begini kita masuk begini ya malah kan semakin e, sering berjalannya dari tahun ke tahun dan lain-lain itu kan bukan tanahnya yang turun tapi yang jalan yang, yang naik, naik. Oh.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 sebaiknya tidak diubah bisa dilakukan ee, apa ya strukturisasi kembali misalkan ada kan yang sudah lapuk-lapuk, bukan hmm. bisa, di, bisa dipakai semen atau apa bisa dipanggul lagi kan bangunan-bangunan atau patung atau dan lain-lain monumen-monumen lainnya supaya bisa jadi bahan edukasi untuk terus ya oke pantau nah, situ sa minggu depan kita mau bahas lagi, bate ada satu slide sebenarnya este unul, se poate sa o luam, sa o luam, sa dan setelah ini masukin tugas besar. Ya? Oke. Oke. Oke.